Bagaimana jika sudah terlanjur, pokoknya ini anak kecanduan IT, sudah kelas 1 SMA, berarti sudah balik ya Bu? Sudah balik, ya kemudian dia kecanduan dengan IT-nya, pokoknya susah ke masjidnya, baik. Apa harus dilakukan? Saya hanya memberikan saran-saran Bu. Saran saya yang pertama, Bapak ibunya tobat. Tobatlah pada Allah karena tobat itu memudahkan perjalanan selanjutnya. Proses selanjutnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, tobatlah pada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Asyarrabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum. Semoga Allah mengampuni kesalahan kalian. Kata yukafir. Yang kita terjemahkan mengampuni itu arti aslinya bukan mengampuni Bu. Karena kalau mengampuni yaghfir ya, yukafir itu dari kata kafir, tau kafir, kafir itu artinya ketutup. Orang kafir itu ketutup hidayahnya. Oke. Okay. Allah tutupi kesalahan kita. Salah didik anak, anak kecanduan IT segala macam itu nanti Allah tutup. Baik, okay. makanya Taubat dulu. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Jangankan cuma urusan AIT. Bahkan Allah mengatakan, wah itu hilkum jannah, jinta jeri mintah anhar. Bahkan kalian berhak mendapat surga Allah Swt. Jadi poin satunya ini enggak mungkin enggak bapa ibunya. Ini mesti bapa ibunya yang salah. Mesti bapa ibunya yang harus taubat dulu pada Allah Swt. Istighfar yang banyak, taubat pada uh, Allah Swt. Semoga itu menjadi langkah awal memudahkan langkah mendidik berikutnya. Itu satu Yang kedua saya meminta untuk diilmui Didek anak dulu Anda harus mengilmuinya <tuh> eh, Yang ini adalah Usaha kita sebagaimana Nabi sampaikan Orang kalau habis berbuat kesalahan Maka lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya Tadi kan ada setelah kesalahan tobat istighfar, Tapi juga lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya Nabi SAW mengatakan Wa adbi'is sayyiatal hasanata tamhuha Ikutilah perbuatan yang buruk Dengan perbuatan yang baik Semoga bisa menutup Menghapus perbuatan yang buruk itu Karena ini masalah didik anak Maka saya menyarankan kebaikan yang luar biasa Adalah mengilmui Tentang mendidik anak Semoga Itu nanti hapus kesalahan. Anak-anak muda nanti waktu kita sudah sampai ke teknis muda Jangan teknis dulu Kalau langsung teknis itu sulit Anak udah kecanduan apalagi. ya Ini, ini kesalahan ngaji parenting hari ini. itu. Selangsung teknik. Teknik, tips tidak berhasil. Sulit. Kenapa orang suka. Dari sini. Dari hatinya. Otaknya digerakkan untuk dia. Suka. Dia putuskan. Kemudian dia selalu menikmati itu. Tidak yang lainnya. Maka karena yang punya hati Allah. Minta sama Allah. Ini menaklukkan hati ini tidak ada teknologinya bu, tidak te satu-satunya hanya Allah minta sama yang menggenggam hati. Inna kulubale ibadi bayna sabiir rahman Sesungguhnya hati-hati hamba itu ada di antara jari-jari Allah yang Maha Rahmat. Sudah terserah Allah. Yukal libuha Allah bolak balikan terserah Allah. Hari ini senang besok enggak suka kejadian bu. Kalau Allah sudah membalik hati. Jangan langsung trik tipsnya apa. Itu sulit. Maka menggunakan ini. Minta sama yang menaklukkan hati. Ya Allah, balik hati dia. Allahumma yumu qallibalkulub. Ya, kan? ya Allah yang membolak balikan hati. Sebit qalbahu ala dini. Teguhkan hati anak ini pada agamamu. Allahumma yumu serifalkulub. Ya Allah yang memalingkan hati. Sarrif qalbi iladi ila taatib alihkan hati anak ini kepada taat kepadamu biar mau salat di masjid gitu doa itu itu minta yang menggenggam hati dulu baik nah kalau sudah begitu ini ini harus kerja baik ya antara bapak ibunya kalau masih ada dua-duanya baru kita bicara tipsnya bicara tipsnya Tipsnya apa? Berarti sumber masalahnya adalah gadget. Ini sumber penyakit. Namanya orang sakit mesti dijauhkan dari sumber penyakit. Anda pilek, oke? Dokter bilang S, tolong jangan dulu ya. Kenapa S? Enak kok nggak boleh? Halal dok, masa nggak boleh? Anda lagi pilek lagi lagi radang tenggorokan gitu Bu. Orang sakit itu jauhkan dari sumber penyakit. Ngotot juga, iya terserah kalau ngotot juga ya kan enggak jadi nanti. Kalau ngotot aja masih memang sembuh-sembuh nanti. Maka harus dijauhkan dari sumber masalah. Baik, pertanyaannya gimana menjauhkannya? Pasti ngamuk. Gitu ya kan? Ya, pasti ngamuk. Ini makanya saya udah berkali-kali bilang jadikan ini pelajaran ibu-ibu. gadget itu kayak pisau, alat. TV itu juga sama kayak pisau, kayak alat. Kayak golok itu sama. Itu hanya di tangan orang yang mengerti manfaat kegunaan, orang yang tenang jiwanya, orang yang tahu maslahat mudharatlah boleh diberikan. Kalau enggak anak ke, itu sama, kalau Anda ngasih handphone ke anak kecil sama kayak ngasih pisau ke ke bayi, ngerti? Dipakai apa aja bagus kalau cuma ngiris uh, apa baju dirobekin, masih bagus. Nah, kalau ngiris urat nadinya, makanya itu yang sekarang kejadian dia iris kehidupannya, putus masa depannya gara-gara kecew. -gara jadi pilihannya tidak seterhana. Ya, Jadi pelajar, pelajaran pelajaran buat yang lain. Saya sering berkali-kali sampaikan ini. Tidak ada yang mewajibkan anak megang handphone itu tidak ada bu. Tidak ada. Di surat mana ada wajib? Tidak ada. Di ayat mana tidak ada. Anak wajib megang handphone supaya komunikasi lancar? Tidak ada itu. Komunikasi lancar tanpa handphone. Wong oh, kita ini megang alat komunikasi sering miskomunikasi apa istimewanya gitu? kayak saya sering kasih contoh, jujur deh, seumuran saya, seumuran ibu ibu yang seusia saya, dulu nggak ada handphone, dilepas sama orang tuan di negeri entah beranta, kalau ngirim surat dari negeri jauh nyampe entah kapan, itu juga kalau nyampe, iya, kalau kantor posnya nggak lupa, pak pos ini ya udah nasib aja, ya kan, aman aman aja nggak usah, saya sering cerita bu, beneran. Ini memang enggak ada handphone, enggak aman-aman aja itu. Zaman saya memang enggak ada handphone, ya kan? Saya sekolah sampai SMP enggak ada handphone. Jadi kalau ya udah saya dilepas sekolah oleh ayah saya, oleh ibu saya. Sekolah saya SMP itu jaraknya 15 kilo Naik sepeda ceklik-ceklik cek naik sepedaku. Kalau masuknya pagi mending pulangnya siang. Tapi kalau masuk siang, pulang magrib. 15 kilo Sudah ceklik-ceklik hilang. Cek itu anak hilang. Bismillah, tawakal Allah nak sudah, dilepas. Kau kembali, alhamdulillah, ya kan? Gak kembali, sudah, sudah. Kau dalam jihad bisa bilau menuntut ilmu. Ah, gak ada masalah tu. Selesai harian, begitu. Kita ni gak, tadi gak belajar dari masa lalu kita juga, ya. Baik. Jadi kalau begitu harus dijauhkan dari sumber masalah. Bagaimana menjauhkannya Nah itu harus, harus dipikirkan bagaimana menjauhkannya Saya sering kasih resep begini Ini kalau sudah sudah betul-betul luar biasa ini Karena dulu ini sebenarnya juga gitu Kalau Anda mau ngasih sesuatu maka harus dijelaskan dulu fungsinya Apa dikontrol dulu Dicek betul sudah benar atau enggak Baik uh, Kalau memang sudah eh, Seperti itu umpamanya, Memang dia harus di kalau ini masalahnya memang sudah sangat besar, dia harus dijauhkan dari sumber masalah, kalau langsung sekaligus gak bisa bertahap, kalau bertahap juga gak ada gunanya, di penggal paksa, di amputasi begitu, di amputasi gak usah khawatir, caranya gampang caranya gampang, saya sering bilang yang, me yang memutus fasilitas adalah orang yang disukai, dikagumi oleh anak itu Maka kalau nanti dia ngamuk Yang menenangkan beliau itu lebih mudah Paham ya Bersyukurlah kalau diantara bapak dan ibu Ada yang sangat dikagumi oleh anak ini Dan dicintai Maka dia yang nyabut alat itu Tapi kalau tidak ada Bapak ibu tidak ada yang dikagumi Ya cari siapa yang dikagumi Gak tahu dulu ngagumi siapa dia Kalau yang dikagumi Ronaldo telepon Ronaldo Mas Ronaldo tolong di anak Gitu kagumi ya. Ayo salah didik kok dulu. Kagum Ronaldo. Kagum itu sama bapaknya. Sama ibunya gitu. ya, Gitu ya. Baik. Itu akan memudahkan itu. Dan tentu bu. Ini masalah keteladanan. Kalau anak laki-laki keteladanannya bapaknya untuk ke masjid. Bapaknya harus ke masjid. Taati waktu. Sholat lima waktu di masjid. Maka setelah itu anak nggak langsung ikut itu sudah dicontoin aja nggak ngikut. diajak pelan pelan ya kan dituntun pelan pelan ya yang, yang telaten harus telaten makanya Quran mengatakan wa mur bis salati was tobir perintahkan keluargamu sholat dan tolong sabarnya yang berlipat lipat kata sabar di, di ayat ini nggak lazim bu nggak biasa karena biasanya wasbir tapi ini wastobir. Ada toknya. nyasuk di situ para ahli ilmu mengatakan. Ini Allah ingin memberikan penekanan. Sabarnya tidak biasa. Nyuruh anak sholat. Nyuruh keluarga sholat itu. Sabarnya berlipat-lipat. Jadi mohon yang sabar. Sabar, sabar, sabar, sabar. Ya, kasih keteladanan. Kemudian yang sabar dalam menjaga mereka sholat. Karena kebaikan mereka sholat. Itu akan menjadi kebaikan untuk pendidikan berikutnya. Allah Alhamdulillah. Subhanakallahubi hamdika syadalahu la ilaha illa anta astaghfiruka